Pertanyaan apakah rezeki termasuk bagian daripada ilmu? Ini terbalik ya, terbalik. Ilmu termasuk daripada rezeki, ya, begitu ya. Ilmu ini rezeki dari Allah Azza wa Jalla dan rezeki yang tidak bisa dinilai dengan harta duniawi. Ya. Yani karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita. Apakah boleh membangun masjid Dengan nama orang tua kita Kemudian apa? Harapannya Supaya amal jariah mengalir untuk orang tua Yang sudah meninggal Kalau niat dengan Niat amal jariah Untuk orang tua kita jelas Boleh ya. Sekalipun masjid diberi nama-nama yang lain Allah Azza wa Maha tahu. Bahawa ini masjid Diniatkan amal jariah Bagi fulan ya. Sekalipun namanya berbeda dengan Nama yang mewakafkan Namun kalau mau diberi Nama yang mewakafkan Pun boleh saja ya, Boleh saja asal Namanya tidak mengandung nama terlarang ya. Kalau namanya Nama tidak baik ya, Jangan dijadikan nama masjid Ya Apakah masjid tersebut Apabila masjid tersebut ternyata banyak digunakan kebedahan Apakah si fulan yang membangun masjid tersebut juga ikut mendapatkan dosanya Ya tergantung saat membangunnya ya Kalau saat membangunnya dia tahu Akan dibuat hal-hal seperti itu Dan dia tidak memperingatkan, tidak mengingkari ya, mungkin dia dapat dosa juga ya kan karena tidak setiap masjid dibangun pasti baik dulu nabi pernah membakar masjid atau enggak pernah ya kan nabi pernah membakar masjid masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik karena niatnya buruk jadi ini dari sini kita ambil satu kesimpulan bahwa pembangunan masjid ya ada orang yang punya niat buruk dengannya ada yang punya niat baik ada yang punya niat campuran. Ada niat baiknya, ada niat buruknya, mungkin dia tidak menyadari kalau itu buruk. Jadi di sini ya Allah Maha tahu tentang orang tersebut dan niatnya. Dan Allah akan memberikan pahala dengan uh, tanpa menzalimi siapapun. Ya. Yeah. Yang jelas tadi di sini kalau dia tahu akan dipakai Tempat acara-acara bid'ah dan dia tidak mengingkari, tidak mengingatkan, tidak berpesan. Mungkin saja dia dapat dosa, ya. Dan Allah maha tahu seberapa persen dosanya. Nam, tapi kalau dia tidak tahu menahu dia sudah berpesan, ya dia mengingkari dan dia ruwasiat masjid ini untuk yang sesuai sunnah. Maka insya Allah pahala itu tetap mengalir. Sebagai kebaikan untuknya Yang berbuat dosa ya Mereka yang dapat dosa Wallahumma'alaikum Bagaimana dengan ikhwan yang masih suka menonton bola di TV Jangan ya uh, Ya seperti yang kita tahu lah Bahwa isinya seperti itu Dan mungkin uh, tidak lepas ya Dari halal yang terlarang oleh agama kita Maka kita berusaha untuk meninggalkannya Ya Ibu saya adalah orang yang punya emosi tinggi dan suka mengatakan kata-kata kotor. Allah Yusliha, suka mengumpat anak-anaknya. Assalamualaikum. Saya berusaha sabar diam, namun akhirnya terpancing emosi saya keluar di depan ibu saya hingga beliau menghina saya dan suami. Hingga mengusir saya. Ibu pernah melakukan ritual kesyirikan dan memasang susuk penglaris. Apakah ini termasuk efek jin di dalam tubuh ibu? Ya, ya mungkin saja. Ya, Allah malam. Kalau bab mungkin mungkin saja. Ya, eh, kita berusaha untuk bersabar, ya bersabar terhadap ibu kita dan banyak mendoakan kebaikan untuknya itu adalah ibu ya yang kita sangat uh, menyayangkan seandainya kelak mati dalam keadaan seperti itu belum bertaubat kepada Allah ya maka dari itu sabar Ya, sabar berdoa kepada Allah yang sungguh-sungguh, ya betul-betul dengan segala keseriusan dalam berdoa kepada Allah Azza wa Wajal, supaya ibu tersebut diperbaiki akidahnya dan akhlaknya. Ya dan secara uh, duniawi juga tetap berusaha dengan baik, ya dengan baik mungkin memberi hadiah, memberi oleh-oleh. Ya berkata dengan kata-kata yang baik. Kalau dia marah ya jangan dibalas dengan omongan-omongan, jangan bantah membantah. Ya mungkin saat-saat uh, dia marah, barangkali dia lebih bagus ya. Dan seterusnya. Dan kita ingat bahwa dulu sahabat-sahabat Sa Nabi Waqqas radhiyallahu an, ibunya sampai mengancam ya. Musab bin Umair sama Musab bin Umair seorang sahabat yang Terpandang dia ya, seorang sahabat terpandang termasuk kaya e, dikatakan bahawa kalau di Makkah termasuk orang yang makanannya paling enak itu Musab bin Umair <tuh> Tapi beliau masuk Islam dan ibunya tidak, sehingga ibunya marah dan seterusnya. Ya beliau tetap berusaha sabar yang akhirnya Musab bin Umair berhijrah berhijrah ya. dalam keadaan ya, iaitu sebatang kara. Bahkan baju pun tidak punya kecuali selembar kain Yang bila dijadikan kafannya Dan memang dijadikan kafannya Tidak cukup untuk menutupi dia Ya, yeah. Kepalanya ditutup, kakinya terbuka Nah, Musa bin Umair Beliau sabar dengan ibunya yang ketika itu e, Mengancam, memaki dan seterusnya Begitu pula sewa Sa'ad bin Nabi Waqqas dan Allah azza wa jalla berfirman wa in jahadaka ala antusyrikabi uh, fala tudihuma مصاحب هما في الدنيا معروفا uh, jangan kamu taati kalau mereka sungguh-sungguh untuk mengajak kamu syirik dan pergauli dengan baik di dunia yeah. Bagaimana hukum menjual pakaian dasar yang dipakai keluar, khawatir dipakai keluar rumah? Kalau memang pembelinya itu orang yang seperti itu, ya jangan, ya jangan. Tapi kalau pembelinya mungkin pembahat, akhwat yang akan dipakai di rumah, maka tidak mengapa. Bolehkah membeli tas hewan kupu-kupu yang tidak ditampakkan matanya? Seperti apa tas hewan kupu? Mungkin bentuknya seperti e, sayapnya. Kalau sekedar sayapnya saja, ya tidak mengapa ya. Allahummaalaihi. Sahehkah dalil yang menyebutkan bahwa seorang istri akan bersama dengan suami terakhirnya di surga Ya yeah. Itu yang saya ingat bahwa itu adalah sahih Bagaimana jika di dunianya sudah bercerai Kalau cerai sudah, putus sudah Di dunia cerai di akhirat Ya sudah putus, gak kemudian di akhirat rujuk lagi ya Ya yeah atau mungkin masih suka ya rujuk saja kalau masih suka jangan ya bagaimana dengan dalil tentang keutamaan meninggal dalam keadaan memiliki keutamaan meninggal dalam keadaan memiliki suami atau istri yang soleh atau tidak karena banyak yang memilih menjalani sisa hidupnya sendirian tidak menikah lagi dengan alasan agar kelak dia akhirat bertemu dengan suami istri. Ya, ini tergantung masing-masing ya. Kalau ada seorang wanita ditinggal suaminya, kemudian tidak mau menikah lagi. Ini hak masing-masing dan tentunya dia harus melihat kepada apa? Kepada maslahat untuk dirinya. Ya, di antara maslahat untuk dirinya, dia hidup di dunia mungkin sendirian kalau dia e, Melihat maslahat baginya Dari segala sisinya Agamanya maupun dunianya Tidak menikah lagi ya silakan, boleh saja Tapi kalau dia Di dunia kepayahan Urusan duniawinya, urusan agamanya Ketaatannya, menjaga e, Dari maksiatnya Kepayahan Kecuali mesti punya suami lagi Ya menikah lagi Urusan di akhirat tentang suami pertama Mungkin dia dapat yang lebih baik daripada kamu Ya kan Jadi jangan khawatir Wah suami nanti di akhirat dapat siapa ya <laughs> Ada yang banyak Lebih baik daripada Ala kulihal maksudnya di sini Ya Bahwa Urusan menikah lagi atau tidak Itu kembali kepada masing-masing Tapi yang jelas Dia harus mempertimbangkan Mana yang paling maslahat Ya untuk dirinya dan anak-anaknya. Ya. Yeah. Duniawi maupun bab agama. Pertanyaan berikutnya. Maksud dari seorang mukmin yang baik itu semua urusannya baik, tetapi itu terjadi pada zaman para sahabat atau zaman sekarang? Ya, yeah, semua zaman. Semua urusan mukmin itu baik, artinya sikapnya itu baik semua, ya. Cuma ada yang mempraktekkan, ada yang tidak, begitu maksudnya, ya. Jangan dianggap semua mukmin baik dalam arti semuanya bisa mempraktekan kebaikan itu, bukan? Seorang mukmin, jenis mukmin yang ideal, yang semestinya, yang diharapkan oleh Allah Azza Wajalla dan Rasulnya, atau dituntut oleh Allah dan Rasulnya adalah yang bersabar ketika dapat musibah Yang bersyukur ketika dapat Hal yang menyenangkan Cuma ada yang bisa praktek ada yang tidak Ya, Ada yang bisanya Tahannya Kalau ditimpa kebaikan saja Ketimpa musibah Tidak tahan ya. Ada pula yang ditimpa musibah e, Tahan tapi ketika dapat rezeki Sudah lupa dengan e, Kewajibannya macam-macam. Karena dua-duanya adalah ujian Wanamulu kembesar diwal khairi fitnah dan kami uji kalian dengan kebaikan, keburukan dan kebaikan. Ada yang diuji dengan harta benda, ada yang diuji dengan kemiskinan. Ya, ada yang diuji dengan kelapangan, ada yang diuji dengan kesempitan. Apakah ada larangan? Tinggal di rumah sendirian Atau tidur di rumah sendirian Ya Wallahum'alam saya lupa Tentang ini e, Mungkin kita bisa cek kembali Apakah ada larangan atau Tidak Apakah tercatat sebagai dosa Apabila tanpa sengaja Kita melihat aurat Pria atau wanita Yang tidak boleh kita lihat Yang kadang melintas di depan kita Ya kita istighfar ya Kalau kita tidak istighfar Ya kita bisa dosa Kalau kita eh, justru merasa Senang dengannya Tapi kalau kita Melihat kemudian Kita istighfar Insyaallah kita tidak berdosa. Dzikir ya. pagi dan petang melindungi kita dari syaitan. Yang jadi pertanyaan apakah syaitan dari kalangan jin ataukah dari kalangan manusia? Ya, eh, sebagian dzikir-dzikir tersebut ya terkait dengan jin dan manusia juga, misalnya. Misalnya dikira agung berkata kata Allah Taala menyeri makhluk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari apa kejahatan apa yang Allah ciptakan. Nah ini mencakup manusia, jin, hewan semua. Allah Wamil. Ini yang bisa saya. Jawab dari beberapa pertanyaan Dan mohon maaf yang Tidak terjawab Bisa bertanya langsung mungkin ya Subhanakallahumabihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Alhamdulillahirrahmanirrahim